a k Gilbert Iya, saya setuju sekali ini dengan cara dimusnahkan ya Kalau di, dengan cara win-win solution Kita tahu siapa si biar cukai ini kan Setelah tiga uang dengan oknum pajak ya j、uh、a -huh. eh, kalau win-win solution y a t e n t u n y a nanti ya uangnya masuk ke kartong si biar cukai lah Kita、uh -huh. tahu siapa biar cukai itu Maling Rampok ya, terima kasih Oke,、okay. terima kasih Bapak Gilbert、Agak、Selamat siang Bapak Yono, silahkan komentar ya, Anda Bapak Selamat siang Jadi yang 65 0 0 0 botol m i r a s ya Itu kalau di uangkan kan, kan、eh, mungkin lebih dari 10 miliar ya Atau lebih dari 20 miliar Nah kalau seandainya dicapai Wings Insolution Dalam arti uangnya bisa dipergunakan untuk membangun puskesmas di pulau-pulau terluar terdepan di Indonesia Yang berbatasan dengan negara asing Nah memang kalau dihancurkan begitu gampang, anak kecil juga gampang ya Jadi se biasanya orang-orang b -orang i a juga ini o t a k n y a di mana begitu ya Jadi mereka tidak memikirkan b a g a i mana sebaiknya Tetapi tindakan populis yang di inikan ya Jadi dalam arti seperti itu カロザンデニア、キタタウ、ババ、oh, mm、サイズリオラムスリミア、キタタミノミノマニアン、キハランカノラカマサヤ、サピトゥアンディラン、カロれトディかュア、アティナー、ウィンシュルシェン、タラマティ、パシヤマミノン、アテラ、オランヤムスリミア、キタタウトナジャ。 Tudon ya istilahnya、hmm. berpikiran yang baik gitu ya positive thinking. Nah kalau hanya tindakan seperti ini, ini banyak istilahnya tindakan yang di luar uh, konteks uh, membawa kemasalatan. Ya satu sisi、uh, itu dihancurkan tapi tidak bermanfaat sama sekali. Satu sisi kalau tidak dihancurkan tetapi membawa kemasalatan gitu. Oke、okay, baik. Iya.、Kasih. Baik terima kasih Bapak Yono. Silahkan Bapak John. Selamat siang. ファイはリッドのようなものがないす<み>。フのうものがないです。うながいす。うがいす。うがいす。 Tapi yang penting itu harus menghasilkan suatu keuntungan.、Gitu. Tapi di sisi lain juga ada pelanggaran peraturan. Tolong m e n g a j t i dilakukan suatu sanksi, g a n atau apa tindakan-tindakan yang lebih k r s i a l Nah ini adalah、uh, maha cara memupayakan p e r a u p a y a a n ke depan. Karena di zaman sekarang ini lah, visi t e r l a l a yang terutama itu s e b a h a t pengembangan yang lebih akar untuk negara k e t a sendiri. Tolong kita jangan langsung berpikir yang k r i m i n a l i s a s g i t a n Kita mencari solusi yang lebih baik. Nanti kita berpikir artinya kita mengembangkan SDM lah tidak harus dengan cara yang, yang langsung kriminalitas tapi jadikan ini sebagai bahan evaluasi. Jadi permasalahan jadikan sebagai bahan evaluasi melakukan、uh -huh. suatu mekanisme i yang baru terhadap problem seperti ini. カラカンパパマサ Ibu Titi, selamat siang. s i l a k a n opini dan、selamat、komentar Anda. Selamat siang mengenai narkoba ya. Eh,、iya. sorry. Miras ya. Betul, betul, Bu.、Miras. Nah, ini begini. Indonesia tuh, pemerintah tuh nggak pernah cari solusi ya.、Um, contohnya, tambah dia dimusnahkan tambah banyak. Contohnya, PKL digusur tambah banyak narkoba, diburu tambah banyak judi, dikejar-kejar tambah banyak koruptor, apalagi. Diburu-buru dengan segala macam gaya tuh di TV tetap tambah banyak sekali Jadi gak pernah kita mengambil s a t u solusi Contoh aja deh, koruptor k a t a k a n l a h gak bisa d i h u k u m m a t i kan gitu、mm -hmm. Ya udah kerja paksa aja, semua hidup di p o l u misalnya contoh gitu Nah ini minuman Minuman ini kita gak, gak melihat daripada agama ya kalau saya lihat ya、mm -hmm. Tapi bahwa minuman ini untuk sebagi a satu bisnis di Indonesia kan gak satu orang aja yang suka サンリブンジュア a んすかわらチュタアンヤンー・スパムサンドパティスサンパティスマシアンパパマイアンサンパマイアンサンパパマイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイアンサンパイ di masuk k h as negara ya itu harus ada pemantauan dari、eh, LSM atau apapun juga yang bisa independen untuk memantau jangan sampai、eh, hasil lelang itu ada polusinya. Kedua yang menjadi keheranan masyarakat, kenapa kok barang begitu besar bisa diselundupkan? Oh barang yang nggak bayar juga itu kan oh kan penyelundupan? Kok bisa masuk gitu? i Tu dari mana? Jangan u d a h dimasukkan, baru ditangkap di dalam Padahal t i d a k d i sebelum masuk, mereka sudah ada satu negosiasi Yang ini menurut,、eh, rah, sudah bukan rahasia umum lagi Kayaknya, mereka, kayaknya yang p e n y e l u n kecil mungkin ditangkap Atau penyelundup besar mungkin dibiarkan Begitu dari saya Ya, baik, terima kasih Pak Teddy Pak Sunarto, selamat siang Selamat siang Ya, silakan Pak Sunarto Ya, sebenarnya begini Memang benar, kata saudara tadi, di lelang ya マスクのようのな子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供 a ような子供のような子はのような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のような子供のうな子供のような子供のようなうな子供のような子供のようなうな子供のような子供のようなうな子供のよ Kalau negara lain, makin banyak uang negara masuk itu dibuat bangun, majukan negaranya, makmurkan rakyatnya, itu negara lain. t e t i k a negara kita, makin banyak uang masuk ke negara itu, apa k e i n g i n makin besar? Korupsi makin besar, k a m g p a n pejabat makin kaya, kan begitu, rumah di luar negeri makin banyak. Jadi, pejabat kita, you know, biar lebih bagus di m u s a n kan aja. Kalau enggak, para iwan g juga d u l i y a t percuma. Begitu, saya masih, ya. Halo. Ya, silakan Pak Jeffrey dengan komentarnya. Ya kalau menurut saya sih memang saya sangat setuju itu dimusnahkan Alasannya yang pertama kita tidak tahu itu barang apakah asli atau tidak ini Maksudnya dibuat dengan prosedur yang baik atau tidak Walaupun minuman beralkohol kan mereka punya aturan dalam pembuatannya Kalau ini diserundupkan kita tidak tahu Nah kalau itu sampai dijual lagi Kemudian memakan korban jiwa saat Jadi keracunan dan segala macamnya siapa yang mau menanggung Yang kedua, bahwa memang kalau memang aturannya seperti itu Kalau semua aturan bisa dinegosiasi, nanti akan berubah lagi Semua aturan, oh ada aturan yang lain, dinegosiasikan saja lagi Itu saja, terima kasih Ya, silakan Pak Ari Memang ya aturannya itu memang dihancurkan Kalau kita bicara biaya, itu narkoba juga buatnya mahal Tapi memang harus dihancurkan narkoba, minuman atau senjata, barang-barang seperti itu kalau barang yang seperti buah-buahan makanan, memang sebaiknya jangan dihancurkan lah, untuk panti asuhan atau apa mau boleh aja,、nah, itu pertimbangan ini,、ya. tapi kalau menurut hukum memang harus dihancurkan untuk memberikan efek cerah nah, kalau kita lihat di Hongkong, itu kan t i a p tahu n ada jam, ada apa hancurin saja、gitu. selamat sore Pak Wawan いい 何と言っていいですか今日は何をす0かを知っていることが分かりました。今日は何をするかを知っていることが分かりました。何をするかを知っ p いることが a かりました。何をするかを知っていることが分かりました。何をするかを知っていることが分かりました。何をすることが分かりました。何をすることが分かりました。 アルシアン、ソースアルナティフ、ウィンウィン、ビサリチャンパイアンタラベエチュカイダントンウィザハ。ソトジュカンダ、ディアンティンダカン、パモスナン、プログスパティインディダン、バリカン、アラサン、アンダ。ナンティゲティゲ、アンディランソットナンプロス、ビスメン、オピニオン。アロベアロシランカンバイ。コロスエリアサイアンドヌバー。アルシアンダ、ソルシアン、アルビバイ。ミサイティクナベンダーラ。 Dikenakan sanksi karena menggunakan、uh, pita palsu Jadi pengusaha dikenakan biaya denda Jangan dibuang ataupun dihancurkan Karena kan itu harganya mahal、hmm. Sayang gitu loh Kalau kita misalnya n gak g bayar pajak Misalnya pajak motor lah n g Gak bayar Kan kena denda Bukan motornya yang disita atau dibuang gitu Jadi saya rasa harus lebih bijak Karena bahan-bahan itu kan dibuatnya susah setengah mati Terima、uh -huh. kasih Oke,、okay, Pak Yusuf Ya Silahkan Ya Bu, kalau dibuang begitu sayang Bu Lebih baik ya、e, cari kesepakatan gimana Bu Atau kalau bisa disumbangkan aja Bu Hm. Itu aja Bu Oke、okay. Ya silahkan Pak Ya sebaiknya menurut saya sih itu minuman kan sudah disita ya. Ya terus d i l e l a n g aja dijual lagi terus dengan cukai yang baru. Kas, uangnya kan masuk kas negara gitu aja.、Hmm. Oke、okay, terima kasih. Pak Basri. Ya. s i l a k a n Pak. Uh, uh, begini Bu.、Uh, sebetulnya itu kan suatu penyalahgunaan dari pengusaha. Itu sudah masukannya itu jadi udah tau kesalahannya. itu dimusnahkan itu wajar karena dia suatu peringatan aja gitu dulu nanti kalau untuk selanjutnya kalau ada seperti itu boleh disita semuanya pabriknya pun boleh ditutup misalnya begitu、hmm. jadi sekarang ini kan dilakukan seperti itu memang wajar gitu, Bu.、Hmm. Nah, terima kasih oke、okay, Pak Andre ya m a k s y a l silahkan Pak Andre gak setuju saya sih Kenapa, Pak? Iya, seharusnya dilihat dulu itu kadar alkoholnya ya Kalau yang memang gak memenuhi standar ya Dibuang lah, kalau yang sehat memenuhi standar kesehatan Atau layak untuk dikonsumsi ya Seperti yang tadi, di leleng atau di b e b a n kepada pemilik n y a kenakan tindak Itu, a k makasih Pak William, Bapak William, selamat sore、Sorry. Ya, silahkan, Pak シャビキトウスジュウ、ヤムディンコンシステム、ジャディンコンシステムアカンバルディアラン。